Apalagi bareng gue Ica masih di channel DJ Ica Lagu DJ terbaru ini enak banget buat didengar Dari miliknya ikan yang berjudul Terlena Dijamin bikin badan goyang loh Dukung terus channel DJ Ica dengan cara like video ini Lalu share sebanyak-banyaknya ya Subscribe channel DJ Ica untuk dapat lagu randu terbaru Selamat mendengarkan. Ini sejarah dia ni. Terima kasih kerana We'll see each other in